Matahari, bulan, dan bintang. Angin, dia api, api namrud, itu semuanya uh, yang membangkang di zaman kenabian-kenabian yang mulia tersebut, Ulul Azmi. Maka diabadikan mereka sapi di zaman Musa. Nah, di zaman Nabi Mu, Musa. Danau sebelum Nabi Muhammad. Yang mana kelahirannya Nabi Muhammad, danau itu kering langsung. Itu salah satu kemuliaan minggu lalu. Setelah Nabi Muhammad dilahirkan tanda yang ditunggu-tunggu adalah tiga api persembahan yang tadi disembah oleh orang-orang Kisra padam kaget ini api ribuan tahun nggak mati-mati padam yang kedua jin yang menerobos kabar-kabar berita langit tertutup terhijab nggak bisa lagi dengar apa-apa yang ramalan yang akan turun itu ramadenggak bisa yang ketiga diantaranya danau itu danau sawah nanti yang disembah yang di ya, kayak kita danau suci danau airnya akhirnya kering dengan kelahiran kelahirannya nabi muhammad saw jadi penyembahan penyembahan itu disebut syirik menduakan allah menduakan allah apapun yang kita percaya selain allah na'udzubillah tuh bilang minta boleh Jangan disalahkan kita menyembah kubur. Kita nggak menyembah kubur, kita berziarah kubur dengan letterlek -like dikatakan hatta zur tumul ayat Allah Al -ha kumut takator hatta zur. zur zur artinya ziarah zur tumul makamir makabir. Kita ziarah kubur, bukan kita sembahyang di situ terus-terusan lima waktu setahun nggak boleh. Maka ziarah kubur itu nggak boleh lama. Nggak boleh lah. Tidak perlu lama, silahkan balik lagi Keluar dari itu tadi penyakit syirik Penyakit uh, Menduakan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penyembahan-penyembahan tadi Dari api, angin, terus uh, Danau, begitu juga Penyakit uh, bulan, matahari Dama Nabi Allah Ibrahim Dan sapi Nabi Musa Dan seterusnya Lalu juga penyembahan-penyembahan terhadap jin Di zaman Balkis Ya hmm. uh, Nabi Allah Sulaiman. Maka Nabi Allah Sulaiman dikasih ilmu tentaranya jin semuanya. Nah, maka orang yang menyembah, atau bukan menyembah, mempergunakan jin itu sebagai alat untuk dia menghasilkan segala sesuatunya, itu juga bisa-bisa kesirikan. Karena kekuatan itu kecil. Hanya jin, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yang lebih kuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya itu banyak lagi penyakit-penyakit syirik. Sampai yang diutamakan tentunya walaupun urutannya ter, ter keenam atau ketujuh tapi bahaya juga syirik. Nauzubillah min dzalik. Yang mana sampai disebutkan uh, cabang-cabangnya skets-sketsnya syir syirik itu adalah sihir diantaranya. antaranya. Sihir meng men men men men men apa namanya men guna-guna terus juga disebutkan dengan uh, Takahun meramal-ramal, menebak-nebak, tak boleh. Yang mana dia sengaja-sengaja mendahulukan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. lalu sejenisnya, maaf santet dan lain-lain sebegitu juga yang disebut dengan apa naya, apa namanya tu, yang susuk dan lain-lain itu semuanya tidak dibolehkan di dalam agama, ya yang tidak boleh di dalam agama itu nggak boleh sama sekali banyak soal wanita yang begitu laki ada nggak punya susuk ada juga ya ada juga ya yang nyebut ada jadi itu semua jenis-jenis sihir jenis-jenis yang mana menyekutukan Allah yang induknya adalah syirik kepada kesyirikan kemosyirikan kepada Allah penyakit yang bahaya di dalam hati yang mana harus disingkirkan nah ini yang disebut walrijza fahjur wa qalbaka fathir engkau hindari dari segala sesuatu yang menentukkan Allah Subhanahu wa taala baik itu malaikat enggak boleh disembah kan di sebagian shabiin eh, maaf ya mereka-mereka membenci malaikat ada yang menyembah malaikat naudzubillahi minzalik menyembah mala malaikat tapi di sebelahnya lagi membenci malaikat, membenci jibril dan mikael dan lain-lain. tapi yang satu men menyembah malaikat, mentuhankan malaikat. maaf ya, saya sebutkan jadi yahudi dan nasrani. yahudi dan nasrani itu tidak suka dengan malaikat jibril dan lainnya. tapi nasrani itu suka dengan malaikat malaikat, karena dia yang uh, roh kudus yang ikut serta di dalam uh, hamilnya nabi uh, isti'timar, isti'timar yang maka dimuliakan itu roh kudus yaitu jibril roh kudus di Jibrioda. Lalu, di Yahudi, malah ditentang. Oh, ini tidak kita sukai ini malaikat. Malaikat pembawa sial, maaf. Kata-kata ya, mereka dengan menuduh malaikat-malaikat itu. Nah, sebaliknya kita, malaikat itu adalah makhluk Allah. Bukan adalah laki, bukan perempuan, dan tidak beranak, dan tidak juga dia mempunyai apapun kekuasaan. Semua di bawah perintah Allah, subhanahu wa ta'ala. Gitu, kita menengah Kita menengah Islam Itu menengah Tidak bisa Tidak boleh benci Tidak boleh menjanjung malaikat Dan tidak boleh kita mengutuknya Nah itu Di dalam kesyirikan ya. Ada lagi yang penyakit hati Namanya Suuddan hmm, Suuddan Buruk sangka Lawanannya bagus Husnudban Husnudban itu yang terbaik Kita selalu berperasaan kebaik Kemal Allah Terutama kepada agama, kepada Al-Quran, kepada Rasul Rasulﷺ, enggak boleh kita mencederakan, menuduh atau menjelekkan atau berprasangka buruk terhadap putusan Allah atau terhadap uh, Qurannya Allah Subhanahu Wa Taala, keputusannya Allah, kodok dan kadarnya Allah, kebaikannya Allah, maaf keadilannya Allah, ya bukan Allah zalim wa ya. ma rabuka bi zallaminil abid. Allah kalau menyiksa atau menurunkan Azab atau fitnah atau ujian Bukan balim terhadap kita Tetapi Allah ingin menguji kita Ayyukum ahsanu amala Siapalah yang baik Amalnya, perbuatannya Maka disinilah kita selalu berprasangka Baik kepada Allah Lawanannya penyakit hati yang buruk adalah Suuddan Suuddan prasangka Perasangka buruk kepada Allah Begitu juga tidak boleh kepada manusia prasangka buruk kepada Pada manusia Karena buruk sangka kepada manusia Dia bakal merasa Lebih, lebih dia, lebih, dia lebih Dia lebih, dia lebih, dia lebih Nah ini penyakit hati juga Yang berat daripada Penyakit hati suud Suubban su Coba ingatkan lagi saya Dari penyakit-penyakit hati Yang awal iaitu Pertama-tama sombong Terus hasud Terus benci, ya, dengki ya, ria. Lagu syak, syak ya Terus Nifak yang belum Nifak, ini bahaya Dua muka namanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh penyakit nifak Adalah penyakit yang Disebut di dalam Al-Quran Tiga golongan Yang beriman, yang kafir Atau musyrik, yang ketiga Munafik, ini yang munafik yang berat La ilaha ula Wa la ilaha ula dia kesini enggak, kesini enggak Karena dia Islam Dia dua muka maksudnya Dia status Islam Tapi tidak taat dengan Islam Tidak membela Islam Bahkan dia menodai Islam Menjelekan Islam Mengurangi Islam Menjatuhkan Islam Baik gitu juga Antara Al-Quran menodai Quran, menjelekan Al-Quran, menuduh Al-Quran ayatnya dan lain-lain sampai ke Rasulullah juga masing dia kritis kepada Nabi kita, masing dia tidak terima dengan kalimat Robi itu Billahi, Robban, Wabil Islami, Dinan, Nabi Muhammadin, Nabiyan, Warasulah. Mereka mereka orang yang munafik tidak tidak tidak percaya dengan muluk. Kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. Berhadi di tengah-tengah Madinah, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah sahabat. Bahkan 70 orang itu maaf sahabat melihat Rasulullah. Sembayang sama Rasulullah. Tapi dia hatinya belum beriman yang mana di depan lain, di belakang. Lain yang tadi dua muka itu. Nah ini bahaya kita. Munafik itu kata Allah yang paling berat tempatnya. Innal mu nafikina fider kilas faliminna. Wow ya Allah orang-orang yang munafik itu yang paling bawah daripada tingkatan api neraka jahanam. Dia paling bawah sekali. Kalau di atas masih enak mungkin tapi kita bilang tidak ya enak juga di api. Tapi dia di bawah sekali, paling bawah sekali di api yang dipanggang api. Baik. Penyakit nifak, penyakit munafik. Ma. Di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Subhanahu Wa Taala di surat Bakarah, ya, "Wajahalakul Nadina Amun Qaulu Amanna, Wajahalakul Ilah Shayatinim Qaulu Inna Nahu Mustahziun. Kalau kami bertemu dengan Nabi Muhammad kami beriman, tetapi kalau kami kembali berkumpul dengan orang-orang sahabat sahabatnya, dibilang kita ejek-ejek saja Islam. Nah, ini dia ejek-ejek Islam, ya. mengoyak-oyak Islam atau mengobok-obok Islam. Mengajak, me, menjelaskan, mencari-cari keaiban Islam, kejelekan Islam, atau Quran, atau kesalahan Quran, atau Nabi eh, dicari-cari. Pedang tidak bakal ketemu, semuanya tidak bakal ketemu. Dia mau mengejar agama tidak bisa ketemu. Yuriduna ha? liyutfi unur Allahi bi affahim, wallahu Walau cari hal kata Allah. Mereka inginnya. Memakar atau berbuat makar Dari belakang Untuk menjelekan Islam Atau cahaya Islam Atau memadamkan cahaya Islam Tapi Allah menyempurnakannya terus Walau mereka benci orang-orang munafik Penyakit itu kan semuanya ada lawanannya Ada lawan lawannya. Pertama-tama kita ulang lagi perlawanan. Sombong lawanannya tawabok Tawabok Tawabok Tawabok rendah diri rendah diri, jangan rendah hati, rendah diri, ya rendah hati lah, rendah hati. Ya. Nabi kita, <laughs> hayai wa yutawabok. Nabi itu sangat dia pemalu dan tawabok. Tawabok itu merendahkan hati, merendahkan diri lah. Maaf, diri artinya dia enggak membanggakan kekayaannya, enggak membanggakan kemudaannya, kesehatannya, kecakapannya, enggak dia rendah. Senyum tampil dengan nansia itu tawabok. Tawabok di dalam agama tidak boleh sampai ke maksiat atau kekufuran. Nabiullah bilang, saya tawadu sama orang, tapi sampai diperintahin maksiat, oh, bukan tawadu itu, atau kekufur atau berbuat yang sesuatu yang lain. Hmm. Maka di dalam rumusnya hadis Rasulullah, laya taat dari makhluk, fimaksiat terkalek. Tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau dia mengajak kita maksiat. Hmm. Ya. Bukan kita tunduk sama dia. Bukan kita patut tawa Itu lawanannya yang pertama adalah tawa tawadu. tawadu rendah diri atau rendah hati yang mana dia uh, merasa lebih dari manusia yang lain. Walaupun dia malah lebih tinggi dari yang lain. Nah ini ada hadisnya kata Rasulullah SAW. Mantawabaa rafaahulloh. Wa mantakabbarawalbaahulloh. Nah, siapa yang bertawadu rendah hati rendah diri diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang takabur Akan di Dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Ternyata itu bukti hadis Rasulullah Orang-orang yang takabur Seperti Fir'aun Istakbara, Istagbara Wakala ana rabbukumul a'lah Setelah dia sehat 400 tahun Gak pernah penyakit Punya kekayaan besar-besaran Kerajaannya yang paling menaklukkan kerajaan yang lain Dia bilang akulah Tuhan Nah sombong dia Akhirnya Allah jatuhkan dia Allah tenggelamkan dan Allah abadikan piramidnya dia Di sungai Nil tersebut, rendah dia Di mata Allah ya, Itu dari penyakit sombong Lawanannya tawadu, rendah diri, rendah hati ya, Itu yang pertama Yang kedua penyakitnya tadi apa tadi Hasud nah. Kita mempunyai penyakit hasud, yang kedua lawanan hasud itu adalah ghibtah ghibtah ya ghibtah ghib